Mitra bisnis, pemerintah mulai bulan Juli mendatang akan mewajibkan mobil yang diimpor secara utuh atau completely built up, menggunakan label berbahasa Indonesia untuk buku panduan maupun keterangan dalam badan mobil. Direktur Pelayanan Konsumen Kementerian Perdagangan mengatakan, dalam buku panduan, mobil Sibiu Impor harus menginformasikan detail produknya seperti tata cara penggunaan, fungsi, nama importir, dan alamat importir. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kewajiban label Indonesia untuk semua petunjuk di dalam mobil CBU, apakah memang bisa dilakukan, Pak? Sebenarnya menurut saya sih mungkin lah itu. Di dunia itu ya begitu. Masa lo, bodinya lo pakai bahasa China, gue nggak bisa bahasa China. Bisa baca gimana, gue tahu bagaimana menjalankan, bagaimana masangnya, bagaimana mau operate itu kalau semua pakai bahasa asing, kan? דימאנה מענה איתו ביאסד, אני טו, נאמן פרלוס, אי ביקי בו קאנטם המובילייד, זה סמוע, בו בארם ינד ג'ו הארי רפובליקני, איך זישה פקד באס האינטוניסיה, כתרענד נעשי, גם רמביסה בעצה, רמביסה לחסנת את ישראל, גם יש סרק שנייה, בגימנה כאלו נאמרו, בעצה, פקד באסה, באס אסיג נשיא, מנאום הבן בסיבה אסיג נשיא, בגימנה, אולם פרו בגימנה במקעיין, אורבד איתו, במקעיין מה כבי עשה אין לוי אברה, זה לא פוגע בסה פורטוגל, זה לא פוגע בסה ספניאל. בגלל המאנה שהוא עשה מהכיתה, היה מעלת גמור, ולהקו כניתו דרידו לוזינג, החינם ברור כתמון שבה להקו כניתו דרידו לי. זה ככה הפעה פייסו דרסקה לינגוס במפגורס, איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה Membuat label Indonesia itu. Apalagi pesanan kita cuma terbatas. Mungkin lah. Di mana-mana itu biasa. Ya, karena mereka harus beli. Mereka akan harus pakai. Keterangannya pasti ada bahasa Indonesia. Ada instruksi-instruksinya. Bagaimana lu, lu jualan di Indonesia pakai bahasa segala macam negara. Kan lucu itu. Demikian Sofian Wanandi. Saya Wina Santoso.